Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Zambek kali ini saya akan uh, menceritakan tentang kisah urteisme eksodus jadi eksodus ini artinya adalah perpindahan urteis adalah mengenali Tuhan sudah satu, tapi belum mengenali siapa Tuhan namanya ini kan kalau sekarang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 ada seorang raja di India bernama Raja Khamar Raja Khamar ini memiliki banyak istri Bahkan sampai ratusan istrinya itu Dan berbagai gaya dilakukannya ketika dia jadi raja Orang-orang namanya raja, banyak, ada tahta Punya banyak istri, berbagai gaya dilakukan Sehingga dari kelakuannya itu, dari kebiasaan seksualnya itu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 Tangguru mengatakan, karena hidupmu telah terlena oleh duniawi, sehingga tugasmu sangat berat. Untuk melebur semua yang telah kamu dapatkan, maka kamu harus melepas semua kemelakatan yang telah kamu dapatkan. Apa yang harus saya lakukan agar saya ingin kembali kepada jalanmu? Kamu harus menemukan kitab suci di negeri barat.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 Uh, sebuah gunung dan dia menemukan tongkat ketika dicabut ternyata yang keluar sanggukung. Oh, berterima kasih karena telah lama dia di apa, tersimpan di situ. Akhirnya dia sanggukung ini orang manusia, Manglima. Cuman kelakuan dan sifatnya seperti monyet. Eh, uh, di bahasa Sunda ngalien, di isla Sunda istilahnya uh, serakah dan lain sebagainya, ada sifat-sifat kayak monyet sampai bertemu lagi Cap Cai sampai akhirnya ke negeri Cina. Dari India menyeberang ke negeri Cina. Nah di Cina dikenal dia dengan sebutan Bik Sutong. Padahal nama aslinya itu adalah Raja Kama, Pangeran Kama. Terus berkelana sampai akhirnya jadi film kan e, perjalanan menuju barat menemukan kitab suci dengan Sang Gokung. Sang Gokung itu sebetulnya pahlawan ajaib ras orang ahli perang. Hanya sifat-sifatnya masih kayak monyet, gitu. disebutlah sanggupung itu raja monyet Nah akhirnya ketika sampai di pulau Champa Tani, Champa, Champa, Champa, yang uh, Champa ini sekarang disebutnya uh, negeri Champa Nah di negeri Champa ini, Melayu kuno, dia berhenti di situ dia menemukan seorang gadis yang sangat cantik karena dia udah lama meninggalkan Absu Birahi udah ninggalin kerajaan yang meninggalkan semua tahtanya tidak memiliki apa-apa hanya pakai tongkat dia berniat untuk mencari tentang ketuhanan yang benar itu seperti apa tapi dia belum menemukan siapa nama Tuhannya itu disebutnya Urteism dia sudah tahu Tuhan itu satu tapi belum menemukan nama Tuhannya itu siapa gitu. Menterah orang-orang sekarang sudah pada monotheisme. Semua orang, hampir semua orang di zaman sekarang sudah monotheis. Monotheis itu sudah mengenal Tuhan itu satu. Dan namanya, mau Kristen, mau Yahudi, mau Islam, kan monotheis. Itu juga apa Hindu, walaupun Tuhannya bernama Om, tapi kan dia sudah mengenal namanya, Om. Terus uh, monotheis tetap dianggapnya. Terus uh, Yahudi juga menyebutnya Allah. Eleh. Terus Kristen juga menyebutnya Allah kemudian sembuhnya Allah itu tetap disebutnya monoteis sudah mengenal satu Tuhan tapi sudah mengenal juga namanya kalau yang sudah mengenal satu Tuhan tapi belum mengenal namanya itu siapa baru mencari-cari meraba-raba disebutnya urtheis urtheis atau urtaisme nah raja Kama ini urtheis tapi dia sudah yakin bahwa ada Tuhan nah namun ternyata di pulau Champa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 ingin menemukan Tuhan yang di tanah yang suci dan menemukan kitab suci. Akhirnya misinya itu dilanjutkan dan dibentuklah pasukan-pasukan. Nah, selama di Camp ini dia memiliki pasukan muay Mointai, pasukan-pasukan ahli perang, bela diri. Ya. Dibentuklah pasukan yang di Sunda akhirnya disebutnya bajak, pasukan bajak. Nah,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 dan suka berlayar menggunakan eh, apa dayung-dayung layar dayung-dayung eh, layan nah, akhirnya diangkat dalam film Hollywood berjudul Apokalipso 2 yang berjudulnya Deadline Apokalipso Deadline Apokalipto itu kalau nonton filmnya keren sebetulnya Apokalipto itu adalah pengawal-pengawal Ratu Mayang Cinde dari Kamboja makanya kulitnya beda kulitnya coklat kulitnya kayak kulit asia orang-orang apa orang-orang maori asli itu yang kemarin di new zealand yang suka berkreasi like, like, ini. ini kan sebetulnya budaya dari thailand dari muang thai dari apa lagi itu thai makanya mereka suka berteriak kalau udah hujan hujan wow huh oh, oh. suka begitu kan ini sebetulnya mereka suka gigap pakai tangan itu kan Thailand, Thailand gitu. Gigap kakinya, apa pakai iketan si tangannya terus pakai pakai senjatanya pakai itu, dayung Itu dari Thailand menuju ke harusnya ke tanah Pantai Selatan ini akhirnya lepas ke New Zealand. Jadilah orang Maori. Makanya di Maori itu ada bahasa ikan itu namanya lika. Padahal lika itu bahasa Sunda. Lika itu artinya ikan. Palika adalah orang yang suka ngambil ikan, palika, tukang telun padahal bukan tukang telun, tukang nelayan, palika. Yang suka ngambil ikan, disebutnya palika, karena ikan itu bahasa Sunda kunonya disebut Lika. Nah itu bahasanya sama di Mauri juga, nyebut ikan itu Lika. Karena ternyata ada keterkaitan antar suku Mauri dan suku Bajo, yang di Pelabuhan Ratu ataupun yang di Bugis. Itu nelayan mereka. Dan mereka adalah para kesatria ya kan para kesatria Maori suku Maori nah ya eh, kembali yang satu berlabuh di eh, apa New Zealand jadilah orang suku Maori yang sembilan kapal berlabuhlah di pelabuhan Ratu maka ada orang primitif Sunda yang lebih besar berbadan besar dan putih-putih menyebutnya ketika berlabuh itu eh, Ratu Ratu itu artinya raja atau sebuah kerajaan yang berlabuh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 tapi karena dia telah meninggalkan eh, apa namanya? Kham, eh, Pulau candi campak di sini membangun lagi dia kerajaan di, di laut dekat laut. Sampai suatu saat berlalu waktu dan berbaurlah antara orang suku Kamabojok dengan pribumi Sunda waktu itu. Sehingga kalau dikatakan asli Sunda sebetulnya dari dulu sudah ada percampuran ini ini kisahnya sebelum Masehi. ratusan tahun sebelum Masehi. Maka berlap ber apa membaurlah antara Kambojo India dengan suku asli Sunda waktu itu, jadilah mereka membaur. Nah, su, eh, yang jadi patokan gunung Sunda ini, lalu setelah beberapa tahun kemudian sebelumasei meletus, jadilah yang sekarang gunung Sunda yang ada di Sukabumi itu sebetulnya satu pertiga dari kondisi gunung Sunda pada zaman dahulu karena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 daerah pelabuhan ratu pesisir pelabuhan ratu jadi pelabuhan ratu lalu ketika e, meninggal mayang cinde ini belum menemukan yang namanya tu kesejatian tuhan atau monotheisme namanya saja belum ditemukan Namun dia menuju ke arah yang lebih baik maka dia masuk ke dalam nafsu mutmainah yaitu nafsu jasmani yang menginginkan tentang kebenaran, tapi belum menemukan kebenaran. Belum 4 kalimah pancer. Tapi dia sudah mencapai nafsu mutmainah. Sehingga ketika dia meninggal, menjal malah menjadi sosok ular putih, naga putih. Lalu ada cerita lain dari Tanah Jawa yang menceprungin diri dan bunuh diri masuk ke situ, yang dikenal juga sebagai ratu penguasa selatan,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 sampai ke pengel ke, ke, ke, ke, ke apa kamboja di kamboja juga anaknya melanjutkan kembali hanya untuk apa starpetah hanya untuk mengenal teisme hanya untuk mengenal siapa sih nama tuhan itu ya nah sekarang kita sudah mengenal tapi kita menyanyakannya lagi dalam perjuangan untuk mengenal tuhan dengan rasa karena monotheisme itu hanya dihendap di pikiran banyak orang yang sudah tahu tapi tidak kenal dengan Allah. Udah tahu pikirannya, udah tahu, tapi tidak kenal sama Allah. Makanya eh, awaludin maripatuloh. Pertama mengenal diri itu harus dengan maripatuloh harus kenal dulu sama Allah. Kenalnya bukan dengan pikiran, tapi dengan rasa. Kalau kita mengenali Tuhan hanya dengan pikiran, jadilah monoteis. Adapun ateis, ah, itu tidak ateis, itu bertuhan. Ateis tidak bertuhan, dia pikirannya tidak mau mengenal Tuhan. Itu kadang-kadang benar ateis itu. Kadang-kadang dia tidak mau mengenal Tuhan dengan pikiran, tapi dia bisa menyentuh kalau dia berbuat baik selama hidupnya. Walaupun ateis, tapi dia berahlak baik. Bisa tersentuh. Bahkan dia bisa, bisa lebih meraksakan tentang benarnya Tuhan dibanding dengan monoteis. Dibanding dengan orang-orang yang sudah menghapal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 Atis itu tidak mengenali Tuhan dengan pikirannya, tapi bukan berarti dia tidak mengenali Tuhan dengan rasanya. Bukan berarti saya mendukung agatis ya, karena sekarang ini banyak orang yang gunapir, mengenal Tuhan, tapi rasanya emosional, cepat marah, kesinggung sedikit, beda sedikit pemahaman orang mar, ngamuk, anggap kapir, anggap sesat dan lain sebagainya. Nah itu lebih parah dari orang ateis. Orang ateis gimana? Ya, karena memang Tuhan tidak bisa dicari dengan akal, makanya mereka memilih untuk jadi ateis, memilih untuk tidak bertuhan, karena bertuhan yang ada sekarang itu adalah bertuhan dengan pikirannya. Saya menyebutnya onani ketuhanan, onani ketuhanan, masturbasi ketuhanan, itu hanya dihayalkan dengan pikirannya. Sedangkan zaman dulu Raja Kama sampai ke, ke apa? Sampai ke Kamboja, Kambojo. Itu berjuang untuk mengenal siapa nama Tuhan itu. Sampai segitunya orang zaman dulu berjuang untuk mengenali nama Tuhan. Begitupun yang dilanjutkan oleh Ratu Mayang Cinde. Nah Ratu Mayang Cinde ini sampelah berlabuh di pelabuhan Ratu. Dikenallah Nyai Ratu. Nyai Ratu Mayang Cinde. Itulah sebetulnya penguasa pantai selatan. Nyai Ratu. Kalau di Dewa Yunani disebutnya Ares. Sebetulnya Nyeratu. Itu Ares. Bernama Mayang Cinderi. Ini kisah asli. Dari pelabuh, dari apa e, meninggalkan Angkor Wat dan Angkor Thom Dan menuju tanah Jawa ini. Di pantai selatan. Itu pelabuhan Ratu tepatnya. Dan bekas-bekas kerajaannya masih ada di Kanekes. Di sana juga ada suku Bajo. Bahkan dulu Jaya Antea ya, Panglima.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 itu sebetulnya dari sana, asalnya dari tentara-tentaranya Ratu yang Cinde. Nah, Ratu yang Cinde ini sekarang jadilah legenda Roro Kidul. Padahal Roro itu ada dua. Jadi ada dua ular, satu ular hijau, satu lagi ular putih. Nah, Ratu yang Cinde ini ular hijau jarang menampakkan diri. Dia keluar ketika ada cahaya dalam jiwa. Ketika ada seseorang yang berserah diri pada Allah, menimbulkan saya dia datang menghampiri Dan akhirnya memperkenalkan diri, dia ingin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 ketika bergetar seseorang ketika berserah diri pada Allah kontak dengan Allah bergetar dirinya bergetar jiwanya itu ha, uh, si kelenjar peniar akan bergetar sangat keras dan bercahaya yang tadinya hitam menjadi cahaya dan itu akan mencerdaskan jadi orang yang mengenal Allah arofah Allah man arofah nabsahu pakot arofah robaq maka dia akan tahu banyak hal tapi orang yang tahu banyak hal tentang Allah mengapa ini kayak -kaya, pernah ada yang nanya ke saya Uh, kan uh, Bapak ini mengaji yang dulu pernah ngasih anten bahkan pernah ke luar negeri juga dan lain sebagainya kenapa dengan uas dengan buah? Oh, saya gak kenal dengan uas saya taunya anak saya aja hujan akhir semester <lumhi> saya kan taunya uas ya hujan akhir semester wah, gak tau saya gak kenal dengan orang, orang seperti itu karena mereka banyak mengenal Allah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 Lam yakunilah ladina nakaparu min ahlil kitab hatta tatiyah mubayyin ahli kitab itu bak kaparu bahkan di ayatnya juga kalau kita terjebak untuk terus hanya mengkaji Quran dan menghafalkan Quran menghafalkan kitab yang tertulis ini akhirnya hanya jadi hafalan ini hanya jadi hafal Allah mengenal apa tahu Allah tapi tidak mengenal dengan rasa akhirnya apa Ya ahli kitab lima talbisul haq bil batili wa tahtumu na waantum ta'lamu Hei ahli kitab, kenapa kamu tahu? Pikiranmu tahu tentang kebenaran hak dan batil Tapi kamu menyembunyikan Mengubah yang hak menjadi batil dan mengubah batil menjadi hak Makanya otaknya jadi kebalik Kebalik Yang yang orang yang benar malah disudutkan, Orang yang salah sak Dibenarkan jadi kebalik otaknya. Kayak keluar gitu kayak kayak pampir kembali Dia malam bangun, orang mau malam, malam tidur dia malam bangun. Wah, kelairan ke sana ke kan apa pampir begitu. Pas orang lagi kerja bangun siang, dia mah tidur. Ya gimana orang mau tahu kerja? Orang tahu kerja, wah, ngelkerja nih orang. Lah, dia orang kerja di nyek tidur. Orang lagi tidur, malam dia baru bangun lagi, namanya juga pampir. Nah, makanya kenapa dia seringnya mencoba? Tidak antropaksi diri. Padahal yang namanya kalau mengenal Tuhan dengan rasa, dia tidak akan mencoba. Dia tidak akan menyalahkan orang lain. Karena salah dan benarnya seseorang itu hanya bisa dirasakan oleh dirinya. Dia hanya membukakan jalan. Dia hanya melihatkan tentang kebenaran dengan ahlak yang baik. Dengan kata kata yang lembut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 Latusan tahun sebelum masih, bangsa kita ini, tanah Jawa ini telah dikunjungi berjuta-juta orang yang ingin menimbul dan menimba ilmu dan mencari tahun tentang spiritual. Jadi dari dulu kita ini, tanah Jawa ini bersyukur. Dari tanah Jawa ini telah menjadi pusat atau telah menjadi mercusuar spiritual. Sehingga sejarah tidak bisa berbohong. Di mana...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 Itu lembut orang Sunda, waktu itu menjadi wakil presiden jaman Suartok Dimana ada orang Jawa, ngeklop sama orang Sunda karena lembut kata-kata ini -kata. Lembut, gak usah bentak-bentak Akhirnya bisa menjadi penyeimbang Nah dari zaman dulu itu selalu orang Jawa Kalau ada calon lain Jawa, susah untuk jadi penguasa di negeri ini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 tanah tua, tanah leluhur yang disebut tutur timular leluhur itu ya ini di tanah jauh sehingga raja-raja di tanah di Indonesia ini khususnya ya, itu rata-rata kebanyakan orang Jawa ya, bahkan yang dari Kalimantan itu Mula Warman itu, Purnah Warman kan masih saudaraan dengan yang ada di Jawa Mula Warman, Purnah Warman itu masih saudara, adik-kakak Mula Warman dan Purnah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 bukan sosok Jawa ini adalah orang yang mengenal ilmu jiwa disebutlah Jawa. Dat, sifat asma apa Jawa ini jawab apa yang ada dari dalam keluar disebutlah jawa kalau Sunda apa-apa yang uh, pencarian kita menuju ke dalam diri yang paling dalam disebutlah Sunda Sunda ini adalah uh, cahaya jadi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 kalau Allah, ya Allah, asalnya dari Arab Saudi. Padahal sebelumnya juga tulisannya dan Om, yang ini yang saya jelaskan ini Om Tuhan nyarang Hindu, terus jadilah Om Hindu, jadilah Allah, Om jadi Allah, sama-sama juga Nggak perlu kita ribut, ngapuri kita ribut, ya itu hanya pengenalan ono tapi masih di tahu, tahu tahu tahu pikiran tapi belum tentu kenal rasanya Makanya kenalilah Allah dengan rasa bukan dengan hafalan seperti wah dan puas. Saya enggak kenal orang-orang itu. Ya, dan saya pun enggak perlu kenal dengan orang-orang seperti itu karena proyeksinya bukan lagi tentang kebenaran tapi tentang wah dan kekuasaan, tentang wah dan keterkenalan Bukan lagi tentang bendera, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.